ايات من القران ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم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 Inna alhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillala Uman iddilil falahaadiyala Ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadil abduhu wa rasooluh Ya ayuhaladzina amanu taquullaha haqqa tukati Wa la tamotunna illa wa antum muslimoon Ya ayah Nas, Tahu Rabbu kum, Aladhi khalaq kum min nafs in wahida, wa khalaq minha zaujha, wabath minhumu rajaan ketiran, wa nisaa, wa Tahu Allah, Aladhi tsaaloon bihi, wa al arham, Inna Allaha kana alaiyku rahiibah. Ya ayah Ladin amar, Tahu Allah, wa qaulu qaulan sadiila, yuslih lakum amalakum, wa yalfil fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ah, wa qul muhdatsatin bil ahwa wa qul bit athin jemaah sekalian hadirin yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat dan pendengar radio-radio rahimanillah wa iyyakum semoga kita sama-sama dirahmati dan diberikan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala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 kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah telah memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita kembali bersuam, bertatap muka dalam sebuah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, guna mempelajari ilmu agama. Hadirin sekalian, Rahmatillah wa Aiyakum. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah Menjelaskan beberapa faedah tafsir Yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26 Dan kesimpulan yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah Tujuan Allah menurunkan ayat yang mulia ini Atau hal-hal juga yang berkaitan dengan sababun nuzul Dan telah kita jelaskan Bahwa ada tiga Penjelasan dari para ulama kita Berkenaan dengan masalah Dalam masalah ini Riwayat yang pertama atau penjelasan yang pertama Berasal dari Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas dan beberapa Para sahabat Bahwa ayat yang mulia ini Diturunkan Untuk menjawab Pengingkaran Orang-orang munafik nika Allah memberikan perumpamaan tentang kondisi mereka dalam surat dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 17 dan 19. 17 dan 19. 17 kita tahu sendiri Allah berfirman ma kaluhum kamatsalil ladzi stauqadanaara dan adapun ayat ke-19 Allah berfirman aw kasayyibim minas samaa fihi wa ra'du dan seterusnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, perumpamaan tentang kondisi orang-orang munafik dalam surat Al-Baqarah ayat 17 dan ayat 19. Lalu ketika mereka mendengar ayat yang mulia ini atau dua ayat yang mulia ini, mereka mengatakan Allah itu terlalu tinggi. Allah itu terlalu mulia untuk memberikan permisalan sesederhana ini. Pada saat itulah Allah menurunkan firman-Nya: Inna Allah la yastahi an yadri bamatalan ma baudatan fa maqawfah. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan, permisalan, analogi berupa seekor nyamuk atau hal yang lebih hina dari nyamuk tersebut. Jadi ini adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ibn Abbas. Dan beberapa seorang sahabat intinya ayat ini bertujuan untuk mengcounter meluruskan pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika Allah menurunkan surat Al-Baqarah 17 dan surat Al-Baqarah ayat 19 riwayat yang kedua berasal dari Kota dan riwayat yang lain dari Abdullah bin bin Abbas bahwa ayat ini turun untuk Meluruskan Pengingkaran yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sesat Ketika Allah memberikan perumpamaan Tentang Orang-orang musyrik Dalam surat Al-Hajj Ayat 73-74 Tentang lalat Dan surat Al-Ankabut ayat 41 Tentang Sarangnya Laba-laba Ada komentar dari sebagian orang-orang sesat. Apa sih yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan dua perumpamaan di atas dalam surat al-Hajj ayat 73 dan 74 dan surat al-Ankabut ayat 41. Lalu Allah jelaskan dalam ayat ini Innalillahi. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan perumpamaan. Memberikan permisalan dan memberikan analogi Berupa nyamuk atau hal yang lebih hina darinya Intinya Tujuan Atau menurut riwayat yang kedua Tujuan Allah menurunkan ayat ini Sekali lagi untuk mengcounter, Untuk membantah meluruskan Pengingkaran yang dilakukan sebagian orang-orang sesat Ketika Allah memberikan Perumpamaan atau permisalan dalam rangka menjelaskan kebenaran Itu riwayat yang kedua Dan hampir sama tentu saja Dengan riwayat yang pertama Yang membedakan hanya ayatnya saja Yang ketiga adalah Riwayat dari siapa? Rabbi bin Anas Beliau mengatakan Bahwa ayat ini merupakan Perumpamaan Tentang dunia Jadi kehidupan dunia itu Ibarat seekor nyamuk tanpa mengenal rasa lapar. Dan kalau nyamuk itu berasa kenyang, dia akan mati. Ini adalah pendapat yang ketiga. Dan kesimpulannya jama' askah rahimah kita katakan, kita memberikan catatan dulu ke riwayat yang ketiga. Rabi bin Anas ini. Rahimahullah. Bahwa so, kita katakan pendapat yang ketiga ini lemah. Tidak tepat Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz Kenapa jemaah saya rahmanillah Karena tidak ada perumpamaan dalam ayat ini Yang ada adalah pernyataan bahwa Allah SWT tidak malu dalam Memberikan perumpamaan Analogi atau permisalan dalam rangka menjelaskan kebenaran kan begitu ya. Jadi tidak ada perumpamaan dalam ayat ini. Oleh karena itu, pendapat yang ketiga keluar dari konteks ayat. Redaksi ayat tidak menjelaskan adanya permisalan, perumpamaan dalam dalam hal ini. Oleh karena itu lemah. Yang kedua, argumentasi yang kedua dalam hadis yang sahih yang diratkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lauka nasi dunia, tak dilu indah Allah junah baguza, masak al kafir minha shurbat ma'in. Masak kafir minha shurbat ma'in. Apabila dunia itu senilai salah satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air Artinya Kalau orang-orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah Yang melakukan kezoliman terbesar Orang-orang yang Berbuat kezoliman sekali lagi Yang menyangkut hak Allah Dapat makan Dapat minum Dapat bersenang-senang di dunia ini Ini menunjukkan Bahwa dunia itu lebih rendah Dari salah satu sayap nyamuk Kenapa? Karena Nabi mengatakan Kalau dunia itu ser, ser senilai Salah satu sayap nyamuk saja Tidak usah dua sayapnya Satu saja Maka mereka tidak akan mendapatkan air Ini menunjukkan dunia itu lebih rendah Nah, korelasinya apa? Hubungannya apa? Hadis ini menunjukkan dunia itu lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk Oleh karena itu kurang tepat apabila kita mengikuti pendapat yang ketiga Ketika Rabi bin Anas mengatakan dunia itu seperti nyamuk Bagaimana bisa dikatakan seperti nyamuk? Dunia saja tidak bisa menyamai salah satu sayap nyamuk Itu penjelasannya, bisa dipahami? Sehingga di hadapan kita tinggal pendapat pertama pendapat yang kedua. Kita katakan jazakumullah hasanah rahimanillah wa iyyakum bahwa uh, menggunakan kaedah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah fi Ushul at-Tafsir dan ditekankan lebih detail oleh Syekh Muhammad bin Shalawu ketika mensyarahkan karya tersebut bahwa Kiayat yang pertama dan riwayat yang kedua itu tidak ada kontradiksi. Bagaimana kita memahami? Kita katakan ayat ini memiliki dua sababun nuzul, dua sababun nuzul. Jadi ada komentar dari orang munafik, lalu ada komentar dari sebagian orang sesat. Baru ketika dua belah pihak ini berkomentar, baru turunlah ayat tersebut. Baru turunlah ayat tersebut dengan tujuan yang satu yaitu menjelaskan dan membantah apa yang diingkari oleh orang-orang munafik dan orang-orang sesat ketika mereka menggugat analogi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalan, perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan dalam ayat ini Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran, walaupun harus menggunakan analogi atau perumpamaan dengan hal-hal yang rendah, dengan hal-hal yang lemah seperti seekor nyamuk. Bisa dipahami? Oleh karena itu, sebagian ulama tafsir mengatakan sababun nuzul, sababun nuzul, artinya kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat itu adalah salah satu bentuk Mentafsirkan Al-Qur'an dengan contoh, karena kaidah mengatakan al-ibrah biumumi umumi lafadz, la bi khususi sabab. Tolak ukurnya dengan melihat keumuman redaksi, bukan membatasi ayat tersebut hanya berputat dengan sababun nuzul. Jadi sababun nuzul adalah atau berfungsi untuk membantu memahami sebuah ayat Contoh makna sebuah ayat Bukan satu-satunya tafsir dari ayat tersebut Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, tidak ada masalah di antara dua riwayat ini Yang tepat adalah bahwa tujuan Allah turunkan ayat ini Untuk membantah orang-orang yang tidak terima atau mengingkari perumpamaan yang Allah berikan Bisa dipahami jemaah secara maknulah wajibum. Iya, itu poin yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kaidah yang berikutnya, yaitu firman Allah: Fama fauqha. Inna Allah la yastahi an yabr iba ma baudatan fama fauqha. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan perumpamaan berupa seekor nyamuk dan Ma ma Jadi ma fauqoha Apa yang dimaksud dengan Ma ma fauqoha Fauqoh jawa askan rahimanillah Waiyakum secara etimologi Secara bahasa artinya di atas Fauq Itu di atas Jadi kalau kita bisa terjemahkan Dan apa-apa yang di atas Seekor nyamuk nah, Ada dua tafsir yang berkenaan dengan redaksi di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Tabari Imam Al-Qurtubi Imam Ibn Al-Atiyah dalam Al-Muhar Al-Wajiz dan Sheikh Muhammad bin Salih Uthamin dan hal ini tidak disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Katsir. beliau hanya langsung sebutkan pendapat yang beliau anggap roji saja sedangkan kalau kita baca buku tafsir yang lain ada dua tafsir berkenaan dengan Fama faukohah. Yang pertama, tafsir yang pertama menyatakan di atas atau fama faukohah artinya di atas ekor nyamuk dalam hal kekuatan dan kebesaran. Di atas ekor nyamuk dalam hal kekuatan dan kebesarannya. Ini adalah tafsir Fathadah Dan inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Kafir Rahimahum Allah. Dari tafsir di atas Kita bisa terjemahkan Redaksi ayat tersebut Menjadi Sesungguhnya Allah tidak malu Untuk membuat perumpamaan Berupa seekor nyamuk Atau yang lebih besar Dari seekor nyamuk jadi fokoh di atas seekor nyamuk dalam hal kebesaran dan kekuatan artinya Allah tidak malu memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk. Apa yang lebih besar dari nyamuk ya banyak kan begitu ya lalat, kucing dan lain sebagainya jerapah, gajah dan lain sebagainya intinya seluruh yang lebih besar dan lebih kuat dari nyamuk. Allah nggak malu, baik nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk, bisa dipahami? Paham, jemaat? Subhanallah, ya kok. Bisa dipahami ya? Ya. Bahkan Al Imam Ibn Khathir membawakan sebuah hadis. Bagi yang punya Al Misbahul Munir bisa dilihat hadisnya. Hadis yang diberitakan Imam Muslim. Ibn Khathir mengatah. Eh, Nabi saw bersabda: Mamin Muslim yushaku shukatam, fahma fauqha illa kutibat lahu bia darjah, wmuhyat anhu bia khatiyah. Tidaklah seorang Muslim tertusuk shukah itu apa sih? Duri. Jadi tertusuk duri. Pamahsa Allah atau yang lebih besar dari duri, kecuali dicatatkan untuknya sebuah derajat. Jadi dia mendapatkan tambahan atau dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Womuhiyat an hubiha hati ah dan otomatis ketika dia tertusuk duri, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan apabila Seorang muslim tertimpa musibah Duri Atau yang lebih besar dari duri Karena orang Arab Biasa mengatakan musibah yang Kecil dengan ungkapan duri Jadi duri itu adalah sebuah ungkapan dia mendapatkan musibah terkecil Jadi seorang muslim itu gak rugi Jamaah sekalian Makanya Nabi mengatakan apa? Ajaban Ajaban li amril mu'min Inna amrahu kullahu khair Menakjubkan perkara yang menimpa orang Muslim, semuanya baik, bahkan semuanya terbaik. In asabat husara ushakertakana fayron lah. Kalau dia ditimpa, kalau dia diberikan kesenangan dan dia bersyukur, itulah yang terbaik untuk dirinya. Dan kalau dia diberikan kesengsaraan, ketidakmenyenangan, Kesedihan, kesulitan Kesusahan Dan dia bersabar Maka itu yang terbaik untuk dirinya Nah salah satu Alasannya hadis ini Kalau kita terkena duri Atau yang lebih besar dari duri Maka itu akan Mengangkat derajat kita di sisi Allah Dan akan menghapus dosa Kita oleh karena itu Tidak ada ceritanya Seorang muslim itu putus asa Seorang Muslim itu bersedih dengan apa yang menimpanya, itu menunjukkan kelemahan imannya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurang ilmuannya tentang hadis-hadis atau dalil-dalil yang berbicara tentang musibah. Karena sekali lagi duri saja, gak usah yang serem-serem yang ketabrak patah tulang bengkak robek, duri saja itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Bisa dipahami jemaah sekalian? Oh Pak Ustaz hubungannya apa sih? Nyamuk kok larinya ke duri? Jami'ah syakirahumani Lahu ayyakum. Imam Khatir rahimahullah membawakan hadis ini hanya karena persamaan satu kata. Tama fauqohal itu saja sebenarnya. Jadi bukan bermaksud Imam Khatir membahas tentang musibah, tapi tujuan Imam Khatir ingin menjelaskan makna fama fauqaha dalam surat al-baqarah ayat 26 artinya itu lebih besar dari nyamuk buktinya apa nih hadis riwayat imam muslim ketika nabi mengatakan yusyaqu syauqatan fama fauqaha tertusuk duri dan yang atau yang lebih besar dari duri yang lebih sakit dari duri atau maksudnya lebih besar bisa dipahami jemaah sila rahimani lalawakum jadi beliau memberikan dalil untuk mendukung bahwa makna fammaqohah dalam ayat yang mulia ini adalah yang lebih besar darinya muk jemaah sekalian rahimani lalawakum inti dari pendapat ini adalah karena para ulama tersebut menyatakan Nyamuk adalah makhluk yang paling lemah Oleh karena itu mereka mengatakan Nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk Nyamuk atau yang lebih kuat dari nyamuk Kenapa? Alasannya Karena mereka menganggap nyamuk adalah Makhluk yang paling lemah Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qutada sendiri Imam Qutada mengatakan Al-Ba'udah Ab'akuma khalaqallah Nyamuk adalah makhluk terlemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau nyamuk sudah berada di level terendah, tidak ada yang lebih rendah dari dia. Oleh karena itu makna qawqaha artinya nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk. Karena nyamuk atau yang lebih kuat dari nyamuk. Karena nyamuk sudah yang paling lemah nyamuk sudah yang paling rendah, apalagi kecuali kita katakan yang lebih besar dan yang lebih kuat hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-imam at-tobari dalam tafsirnya bisa dipahami jemaah, itu makna yang pertama atau pentafsiran yang pertama pentafsiran yang kedua Pentafsiran ini tidak dicantumkan dalam Al-Misbahul Munir. Maksud Fama Faukha adalah di atas seekor nyamuk dalam hal kerendahan dan kekecilan. Di atas seekor nyamuk dalam hal kerendahan dan kekecilan. Kecilan di sini bukan maksudnya terlalu kecil ya baju saya ini kekecilan karena sudah saya beli 2 tahun yang lalu itu terlalu kecil enggak muat kekecilan di sini adalah sebuah kondisi di mana sebuah benda itu kecil ya dan ini bahasa baku ini bahasa baku dan terdapat dalam kamus bahasa Indonesia jadi kekecilan di sini adalah suatu situasi ketika suatu itu kecil jadi di atas nyamuk dalam hal Kerendahan dan kekecilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al Kisa'i dan yang lain sebagainya oleh karena itu berdasarkan tafsir yang kedua ini kita dapat menerjemahkan redaksi ayat di atas menjadi sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan Berupa seekor nyamuk Atau yang lebih kecil Yang lebih lemah Dari seekor nyamuk tersebut Jadi nyamuk dan yang lebih lemah Dari nyamuk Allah gak malu Inilah terjemahan apabila Kita Berpijak Dengan atau di atas Tafsir yang kedua Di atas seekor nyamuk dalam hal kerendahan Jadi kalau dalam hal kerendahan, yang disorotnya jangan nyamuknya ya. Yang disorotnya itu kerendahan dan kekecilannya. Artinya, secara level kerendahan dan kekecilan lebih tinggi lagi. Maksudnya lebih kecil itu maksudnya. Maksudnya lebih rendah, lebih lemah dari seekor nyamuk. Bisa dipahami zaman sekalian? Iya. Ya. Paham dua pentafsiran ini? Pertanyaannya kalau Antum paham, mana yang benar? Pentafsiran pertama atau pentafsiran yang kedua. Jami'ahillah rahmanilah wa yakum yang benar adalah kedua-duanya. Kedua-duanya. Kenapa? Maksudnya adalah karena dua pentafsiran di atas bisa sama-sama digunakan disebabkan redaksi ayat tersebut mencakup dua makna di atas. Bahwa Allah tidak malu menjelaskan kebenaran walaupun dengan memberikan perumpamaan Dengan seekor nyamuk, makhluk yang lebih besar dari nyamuk Atau yang lebih kecil dan lebih lemah dari nyamuk Itu intinya Jadi tafsir yang ke satu ke bisa kita gabungkan Dan tidak kontradiksi Karena intinya bahwa Allah ingin menjelaskan Allah itu tidak malu dalam menjelaskan sebuah kebenaran. Jadi dua pentafsiran di atas bisa diakomodir. Bisa digabungkan. Tidak kontradiksi. Tidak kontradiksi. Dan inilah penjelasan dari Ibnu Atiyah. Rahimahullah dalam al muharrar al Wajiz. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Uthamin. Dan ulama yang lain. Mereka tidak mentarjih. Mereka tidak Melemahkan salah satu Dari dua pentafsiran di atas Tapi beliau mereka mengatakan Bahwa dua mana ini Bisa sama-sama kita gunakan Oleh karena itu sekalian, Kalau ada sebuah redaksi Sebuah kata dalam bahasa Arab Yang mencakup dua makna Dan keduanya bisa diakomodir Dua-duanya tidak kontradiksi Maka Jangan kita tarjih Karena dua mana itu Bisa kita amalkan Inilah Kaedah yang didukung Oleh jumhur ulama Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Shaukani Dalam Shadul Fuhul Dan Syekh Syekhul Islam Ibnu Ibnu Temiyah Jadi ini metodenya Kaedahnya jumhur ulama dalam dalam masalah redaksi yang seperti ini, jadi jangan ditarjih. Namun kita gabungkan karena dua makna ini tidak saling menyalahkan, bahkan saling mendukung satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Jami'ahul Rahimaniyullahumaya'ku, al Imam Mujahid, murid terbaiknya Ibn Abbas mengatakan, al Amfa lusagiruha wa kabiruha. Ayat ini mengandung atau Permisalan dalam ayat ini Perumpamaan dalam ayat ini Adalah perumpamaan yang besar Maupun perumpamaan yang kecil Jadi baik yang besar dan kecil Masuk ke dalam makna ini Oleh karena itu Tidak ada kontradiksi antara yang besar dan yang kecil Karena sekali lagi Ini termasuk ke dalam makna Yang Allah inginkan Ketika Allah mengatakan Allah itu tidak malu dalam menjelaskan kebenaran Walaupun sampai harus memberikan perumpamaan dengan hal-hal yang dianggap sepele Dengan hal-hal yang lemah dan dianggap hina Bisa dipahami jamaah zaman saya rahimah Itu faedah yang keempat ya Faedah yang kelima Faedah tafsir yang kelima Ayat yang mulia ini Memberikan pelajaran kepada kita Tentang salah satu metode yang baik dalam berdakwah Metode yang baik dalam menyampaikan sebuah materi Sebuah hal kepada orang lain Yaitu dengan metode apa? Dengan memberikan perumpamaan Memberikan permisalan Memberikan analogi tentang materi yang ingin kita sampaikan dengan contoh nyata atau hal-hal yang telah akrab di telinga pendengar kita karena perumpamaan jamaah sekalian permisalan dan analogi memiliki banyak sekali faedah positif dalam berdakwah dan menyampaikan materi permisalan atau analogi mempermudah Pendengar atau audiens Untuk memahami materi yang disampaikan Ya tidak jaman sekalian Mudah Dengan perumpamaan dengan hal-hal yang sederhana Hal-hal yang kita temukan di kehidupan kita Kita menjadi lebih cepat paham Permisalan atau analogi lebih menyentuh ke dalam hati Dan nalar sang pendengar Jadi hal-hal yang sulit Khususnya hal-hal yang abstrak menjadi mudah dan bisa dicerna dengan nalar apabila kita sampaikan dengan analogi, dengan perumpamaan, dengan permisalan hal-hal yang biasa mereka ketahui dan rasakan. Oleh karena itu, jamaah, semoga wa ayyakum. Orang Arab itu dalam bahasa Arab mereka menggunakan kata-kata bar. Yang arti asalnya itu apa sih? Antum sudah belajar bahasa Arab kan? Dorob itu apa? Dorobah yadribu dorban Artinya apa? Memukul Untuk mengungkapkan sebuah perumpamaan Mengungkapkan permisalan Apa firman Allah dalam ayat ini? Inna allaha la yastahi an yadribah Mathalan ma ba'udotan fama fauquhah Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan doroba yang asal katanya memukul. Kenapa jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum? Kenapa dimasukkan ke sini diungkapkan dengan doroba? Karena dua hal ini memiliki kemampuan dalam memberikan kesan dan pengaruh kepada orang lain. Bisa dipahami tidak? Karena dua hal ini memiliki persamaan dalam kemampuan mereka Memberikan kesan Dan pengaruh Kepada orang lain Paham apa tidak Saya akan berikan contoh Saya akan berikan analogi Karena pembahasannya tentang analogi Ini saya berikan analogi Perumpamaan Jika ada Seseorang yang memukul Kita Antum lagi Duduk dipukul sama dia dipukul maka dalam sekejap dalam hitungan detik kita dapat menangkap pesan yang ingin dia sampaikan kepada kita ia tidak jemaah sekalian contohnya dia tidak suka dengan kita, langsung paham kan kita dipukul, berarti orang ini kan gak suka sama kita, ia tidak jemaah sekalian ia marah dengan kita ia ingin menyakiti kita ia ingin melukai kita jadi pesan-pesan yang cukup banyak itu Bisa langsung masuk ke dalam hatika Cukup dengan sekali pukulan Percaya apa tidak? Kalau tidak percaya mau dicoba? Waduh Iya Cepat Daripada antum orasi Dengan sekali pukul Antum jadi paham Orang ini gak suka sama saya Orang ini kesal sama saya Orang ini marah sama saya Orang ini ingin melukai saya Orang ini ingin menyakiti saya Coba bayangkan Saya ngomong itu berapa detik tadi ingin menyukai eh, ingin menyukai lagi ingin melukai ingin menyakiti tidak senang tidak suka marah itu berapa detik 30 detik kalau anak pukul antum kira-kira berapa detik 1 atau 2 detik dan pesan itu langsung sampai subhanallah ya tidak jemas kan rahimanillah wa yakum bisa dipahami begitu juga dengan perumpamaan begitu juga dengan analogi begitu begitu juga dengan permisalan hal-hal yang sulit rumit apalagi yang akhirnya nanti lagi jeli met bisa disampaikan atau bisa dipahami dengan mudah apabila kita memberikan perumpamaan permisalan yang sederhana. Ini adalah salah satu metode yang baik apabila kita ingin mendidik seseorang, ingin berdakwah, ingin mengajarkan anak kita, berikan perumpamaan-perumpamaan atau analogi yang sederhana. Sehingga sekali lagi pesan yang ingin kita sampaikan, materi yang ingin kita jelaskan, dakwah yang ingin kita sampaikan bisa dicerna Bisa dipahami Dengan tempo Sesingkat-singkatnya Kenapa jam askan rahim Jadi tempo yang singkat Dan cepat, kenapa? Karena manusia itu Lebih mudah mencerna Dan memahami hal-hal Yang bisa Dirasakan dengan Panca inderanya Hal-hal yang nyata Yang sederhana yang langsung bersinggungan dengan kehidupan mereka Jadi bersentuhan dengan kehidupan mereka Daripada hal-hal yang abstrak Atau yang bersifat pemikiran Yang menggunakan akal Yang harus memeras otak Dan lain sebagainya Kan begitu jemaah sekalian Orang tuh lebih mudah menerima hal-hal yang simpang-simpang Oleh karena itu Hal-hal yang rumit kalau antum sampaikan dengan perumpamaan, permisalan, analogi yang sederhana, maka orang tersebut akan paham walaupun dia tidak capek-capek memeras otak dia. Karena sekali lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, analogi, contoh dan permisalan yang sederhana itu sangat membantu untuk memahamkan sebuah materi atau pesan yang ingin kita sampaikan. Dan jama'ah asy'ar rahimani lalu ayakum. Hal ini telah Allah singkap dalam beberapa Firman-Nya dalam Al-Quranul Karim di antaranya surat Ibrahim ayat 25. Ketika Allah berfirman: Wayyadribul Allahul Amthalil Nas la Allahu Mietadakkarun. Dalam surat Ibrahim ayat 25 Allah berfirman dan Allah memberikan perumpamaan, permisalan analogi kepada manusia la'allahum yadzakkarun agar atau semoga mereka dapat mengambil pelajaran. Jadi Allah telah menjelaskan permisalan analogi yang ada di dalam Al-Qur'an memang disengaja dan tentu saja disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada tujuannya yaitu agar manusia bisa lebih memahami apa yang ingin Allah sampaikan dalam ayat yang lain Allah berfirman: Watil kalam saluna beribu nasi la alhum Dalam surat Al-Haqqar 31 Allah berfirman dan permisalan permisalahan tersebut, analogi-analogi tersebut Allah berikan kepada manusia agar mereka berfikir, agar mereka mudah dalam memahami hal-hal tersebut. Jadi Subhanallah. Inilah menunjukkan bahwa memang syarat Islam membahas seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat kita. Sampai metode berkomunikasi, metode berdakwah, metode menyampaikan pesan dan materi dibahas dalam Islam. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah dengan metode memberikan perumpamaan, memberikan permisalan. Dan analogi sederhana yang mudah dicerna oleh akal seseorang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan jama'askan rahimanillah iyakum. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ingin minta maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam cara penyampaian atau materi yang disampaikan. Dan saya ingatkan bahwa tujuan kita untuk belajar agama bukan untuk menggiring Jamaah kepada individu tertentu Atau kelompok tertentu Oleh karena itu apabila ada kesalahan dan menyelisih dalil Maka jangan sungkan-sungkan Untuk meninggalkan Apa yang dikatakan dalam majlis ini Karena Imam Syafi'i mengatakan Ida khalafa qawli qala Rasulullah SAW Imam Syafi'i mengatakan Apabila pernyataanku bertentangan Dengan sunnah Nabi SAW Maka buang saja pendapatku ke tembok kalau ulama sekali berimam syafi'i mengatakan hal demikian, apalagi orang yang berbicara di hadapan hadirin sekalian. Oleh karena itu, apabila ada kesalahan, maka jangan sungkan-sungkan meninggalkan kesalahan tersebut, walaupun yang berbicara pemateri itu. Dan kita mengikuti dalil yang uh, sahih, dalil yang valid dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Terima kasih sekali lagi. Aku luhulohiha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٍ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ آياتٌ مِنَ الْقُرْآنِ